Mengapa wanita paling banyak di neraka karena jumlah wanita paling banyak di dunia Iya itu masalahnya jadi bukan berarti wanita itu paling banyak masuk neraka karena memang jumlahnya kata ulama lebih banyak di dunia itu kan memang mereka lebih banyak populasinya nah, makanya ada hukum poligami dalam Islam menikah lebih dari satu wanita itu karena memang populasi lebih besar itu kan lebih besar banyaknya masuk neraka karena memang jumlahnya lebih banyak Tapi sebab-sebabnya juga ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW waktu berkata kepada para sahabat yang paling banyak membawa saya diperlihatkan neraka, dan saya lihat paling banyak penghuninya kalian, kaum wanita. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah kenapa kami? Kata Nabi SAW karena kalian paling suka memungkiri kebaikan suami. Sampai seseorang diantara kalian kalau suaminya berbuat satu kesalahan, maka dia bisa mengucapkan kata-kata saya tidak pernah lihat kebaikan seumur hidup dari kamu. Padahal sering ibu-ibu saya ingin nasihatin ya, ingat suami istri bapak ibu sekalian, pasangan kita tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan supaya lewat jalan tol masuk surga, itu penting, ceramah saya di youtube ada jalan tol menuju surga, kultum, masalah rumah tangga suami kalau cuma menaungi istrinya, anaknya, kasih nafkah, berikan rumah, didik mereka sampai mati masuk surga istri layani suami, buatin kopi, layani kebutuhannya, cuci bajunya masuk surga gampang sekali itu orang kalau berumah tangga gitu kan maka itu harus difahamin ibu-ibu harus tahu bersyukur kepada suami-suaminya saya pernah kasih contoh begini, maaf saya ambil sedikit satu menit lagi Kata, eh, saya bisa kasih contoh istri saya pun saya bilang kalau seandainya Ya, seorang wanita diantara kita ini karena Nabi bilang tadi paling banyak mengkiri kebaikan suami ya. seorang wanita kebetulan lagi hujan nih kemudian hujan lebat, dia mampir depan pagar seseorang, lalu tuan ruangnya bilang, bu masuk aja sini bu masuk ke dalam rumah, di teras bukan dalam rumah, di teras, nggak dikasih apa-apa tunggu aja sampai hujan reda, kemudian nanti baru ibu pergi, pas selesai hujan, sudah selesai hujan ibunya pergi kira-kira ibu ini setiap lewat depan rumah orang itu apa yang dia bilang baik atau buruk Baik orang ini. Dulu pernah dia naungin saya. Dia kena hujan satu jam. Bagaimana kalau dikasih pisang goreng. Kacang goreng. Dikasih teh manis. Wah oh, luar biasa dikenang seumur hidup. Bagaimana dengan suami yang kasih rumah kita sampai 10 tahun, 20 tahun. Tiap hari gak kena hujan. Dikasih makanan, dikasih ini. Syukurin, terima kasih.